Kita lihat aja. Saya belum tahu juga itu juklaknya bagaimana. Iya kan? Bunyinya apa? Bagaimana pengawasannya? Bagaimana mobil pribadi yang mana dan lain-lain kan belum ada semuanya. Iya kan? Jadi masih terlalu dini, tapi yang pasti begini aja, kita kembali lagi katakan bahwa kita lihat dari peraturan pemerintah di mana tahun 2005, itu pemerintah kita telah mengeluarkan peraturan bahwa semua kendaraan yang diproduksi maupun diimpor ke Indonesia itu harus memakai standar emisi Euro 2. Sedangkan euro dua itu di internasional, ya kan, mesin-mesin dengan standar MC Euro dua itu harus memakai bahan bakar yang beroktan sembilan puluh satu ke atas, ya kan? Barang siapa mempunyai mobil dua ribu lima ke atas, seharusnya mereka sudah sadar bahwa mereka itu harus pakai bahan bakar yang oktannya sembilan puluh satu ke atas, gitu loh. Ya, bukannya pakai, misalnya sekarang premium kita itu kan delapan delapan oktannya, bukannya tidak bisa jalan, bisa jalan, tetapi pembakarannya kan tidak sempurna, sehingga... Mesinnya juga bisa berpengaruh, tenaganya berpengaruh, polusinya juga tinggi, pemakaian bahan bakarnya boros, ya kan? Nah, jadi kita ini sekarang sebaiknya kita menyadarkan para pemilik kendaraan 2005 ke atas, Anda itu beli mobil yang sudah memakai standar emisi Euro 2. Saya cenderung begini, kita cenderung meyakinkan atau memberitahukan kepada masyarakat bahwa tadi itu secara teknis gitu loh. Jangan kita mengatakan bahwa setuju atau tidak setuju masalah pembatasan atau subsidi BBM dan l a i n l a bagainya. Justru kita menyadarkan bahwa para pemilik kendaraan itu, justru secara teknis kita menyadarkan mereka bahwa seharusnya mereka memakai bahan bakar dengan s t a n d a r emisi Euro 2 gitu. Jadi kalau a n d a k a t a beli mobil baru atau 2005 ke atas sudah harusnya menyadari kan. Memang mesinnya itu membutuhkan itu gitu, membutuhkan BBM yang dengan standar emisi euro dua itu membutuhkan oktan sembilan puluh satu ke atas. Lalu menurut pandangan Bapak, apakah pembatasan BBM ini nantinya akan berdampak pada angka penjualan mobil? Ya, kalau kita lihat dampaknya mungkin ada, tetapi kalau kita coba meyakinkan dengan cara kita tadi, dengan memberitahukan secara apa namanya teknis saja, kita teknis saja lah bicaranya. Ya kan, akan dampaknya ada, tetapi mungkin bisa tidak terlalu besar lah. mudah-mudahan karena kita kan coba mari kita beritakan h u ini secara teknis gitu loh jangan kita bahas secara politis ya kan m a a f n i h kita bukan gaikindo kita maunya teknis aja deh kita nggak ikut politisnya kita mau teknis aja bahwa sebetulnya memang mobil itu harusnya m e m a k a i standar emisi Euro dua kan demikian Presiden Direktur Hyundai Motor Indonesia Jonki g Sugiharto. Saya Wendy Lim.